nya bro Elsa Safira masih bersama Nirwana terima kasih jombong kita enjoy lagi Nirwana Angat. I'm starting class like you know